Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Iksan, kembali bersama dalam reportase Radio Kepuningan Selasa penuh barokah, terhusus untuk area pembuangan sampah wilayah Cirebon Kedatangan founder kem solawat Haji Deni Aprianto Bersama tim nasi gratis amanah Untuk mengajak para pekerja di area sampah tersebut Membiasakan tetap bersolawat walau dalam keadaan fisik yang kotor Karena bergelut dengan sampah-sampah Haji Denia Priyanto dengan has semangatnya mengajak siapapun yang dijumpainya untuk terbiasa setiap hari membaca solawat. Berikut ajakan beliau untuk kita semua. Bapak Ibu, kita cuma ketemu muda, mungkin cuma sekali ini. Tapi insya Allah sekali ini kita bakal kumpul nanti di surga bareng-bareng ya Bapak Ibu. Kita kumpul bakal di surga tempat kayak gini. Ini jadi wasilah kita ke surga bersama dengan kertas yang Bapak Ibu pegang. Ya. Nah sekarang kita praktek ya Bu, sekali aja praktek ya udah hafal salawat itunya yang pendek aja kalau ngapal. Allahumma sholli ala saidina muhammad sama-sama. Allahumma sholli ala saidina muhammad sekali lagi. Allahumma sholli ala saidina muhammad sekali lagi. Allahumma sholli ala saidina muhammad lengkapi kayak di kertas. Wa alihi wa sobihi wa salim lengkapnya. Allahumma sholli ala saidina muhammad wa alihi wa sobihi Wa sekali lagi Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa alihi wa ya rasulullah saksikan ini umatmu ya rasulullah cari mereka di padang Masar cari mereka di isuga paling atas Bapak Ibu baca yang pendek aja ya Allahumma sholli ala sayidina Muhammad lagi begini. Allahumma sholli ala Muhammad, sambil jalan ke sini Allahumma sholli ala, terus Demikian reportase radio Kukuningan hadirkan kedekatan kita dengan Rasulullah Wasilah lisan dan hati bersalawat Allahumma salli ala Sayidina Muhammad Wa alihi wa sahbihi wa salim. Jadilah kita generasi muda yang terdepan Dalam program workshop multimedia Dan jurnalistik Radio Kukuningan Gratis selama 2 hari Ikhsan undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh